Bismillahirrahmanirrahim Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sumama ba'd fa ina asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa salam asharal umuri muhdatsatuha ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'dhani allahu wa iyyakum minan nar muslimin wal muslimat yang kami muliakan Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat nikmatnya nya kepada kita dari anugerah nikmat yang tidak terhingga. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat keamanan. Ya, dimana sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka di negeri Myanmar dari kaum muslimin di Rohingya mereka harus berkorban mempertahankan iman mereka mereka rela untuk berpindah dari negerinya sebagian mereka disiksa itu semuanya demi yang namanya menjaga iman jadi kalau kita menimbang keadaan saudara-saudara kita yang di sana belum ada apa-apanya Kita alhamdulillah berjalan ke masjid. Kita mengamalkan syariat Islam di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat kita ya. Dengan rasa aman ya. Sementara mereka harus diusir dari negerinya bahkan tadi tidak segan-segan mereka dibantai ya. Maka bersyukur ketika seorang melihat kondisi saudaranya yang lebih ya kesulitan maka tugas kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka Allahumma angsuri ikhwananal semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Rohingya sana kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan dan juga nikmat yang besar yang Allah lipahkan kepada kita yaitu nikmat istiqomahnya kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari dinul Islam yang itu merupakan pedoman hidup seorang muslim Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak contoh dalam Al-Qur'an tentang apa? perbedaan orang-orang yang belajar ilmu agama dengan orang-orang yang tidak tahu ilmu agama ya Allah katakan hal apakah sama orang-orang yang mereka mengetahui maksudnya mengetahui ilmu ya mengetahui keimanan mengetahui syariat Islam ini dengan orang-orang yang tidak mengetahui di ibaratkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua ibarat. Ibarat yang pertama seperti apa? Seperti kegelapan dan cahaya. Panjenengan pernah merasakan Bapak-bapak? Cahaya ya yang terang dengan apa? Kegelapan yang gelap. Kira-kira milih yang mana, Pak? <laughs> Maka lo katakan hal yastawi dzulumatun nur Apakah sama? Yang namanya kegelapan-kegelapan dengan apa? Dengan cahaya. Yang namanya kebodohan dalam beragama dibaratkan seperti kegelapan. Sementara yang namanya ilmu dibaratkan dengan apa? Cahaya. Jelas, terang syariat Islam ini. Kemudian Allah permisalkan juga dengan apa? Dengan seperti orang yang buta dengan seorang yang melihat. Kira-kira kalau panjang, dengan suruh milih pengin jadi orang maaf saja pengin jadi orang buta atau jadi orang yang melihat? Bapak-bapak. Itu yang namanya ilmu, ya. Allah katakan hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama? Ya. Seorang yang buta dengan seorang yang melihat. Ya, dari tiga ayat tadi itu perumpamaan yang namanya ilmu. Hal <tik> yastawilla zinaya lamun waladzinaya'ala la ya'lamun. Hal yastawidulumatu wan nur? Hal yastawil a'ma wal basir? Yang itu menandakan bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya yang bisa menerangi hati seseorang. Cahaya yang bisa apa? Menerangi jalan hidup seseorang. Itu yang namanya ilmu. Ya, seorang akan jelas arahnya akan terarah dengan jelas dengan yang namanya apa? ilmu. Tapi semakin orang menjauh dari ilmu, semakin gelap hidupnya. Betul tidak, Pak? Ya, kalau orang enggak pernah belajar ilmu akan hidupnya akan apa? akan gelap. Ya, akan suram. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu agama, hidupnya akan cerah. Ya, masa depannya apa? jelas. Mereka sudah punya cita-cita yang tinggi yaitu menjadi penghuni surga ya jelas ya cita-cita mereka kaum muslimin para hadirin yang kami muliakan <tuh> maka masih kita membahas dari pembahasan tentang kitab Fathul Islam yang ini merupakan apa pembahasan yang sangat penting Dimana mana sana dibahas terkait dengan prinsip-prinsip Islam ya terkait dengan prinsip-prinsip Islam yang benar. Agar supaya kita mengetahui Islam secara hakikatnya bukan sekedar apa? kulitnya. Ya. Semisal orang makan durian itu bukan cuma makan apa? kulitnya Pak ya. Ya, kalau kulitnya ya jelek. Ya. Tapi kalau sudah tahu dalamnya ya kurang Pak sebagaimana Islam. Kalau orang sekedar orang sekedar tahunya Islam secara luarnya saja, Islamnya paling salat paling apa? puasa, paling haji, paling membayar zakat ya. Paling itu itu saja yang namanya Islam. Oh, tidak. Kalau kita belajar Islam secara detail, secara hakikinya Islam seperti apa, semakin tenang hidup seorang Tapi kalau hanya sekedar tahu kulitnya, ya maaf saja tidak bisa merasakan manisnya apa? Islam. Itu bedanya. Orang yang belajar agama orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Maka kita bahas dari bab-bab yang telah kita lalui sampai pada pembahasan tema terkait dengan apa? Annal bid'ata ashaddu minal kabair. Bahwasanya perkara-perkara baru dalam agama disebut dengan bid'ah itu lebih keras ya, lebih jelek dibandingkan apa? dosa-dosa besar. Ya, pernah kita sampaikan di majelis ini, dosa besar itu adalah dosa yang apa? Padanya ada laknat. Padanya ada hukum had ketika di dunia. Allah ancam dengan ancaman-ancaman yang keras, itu namanya dosa apa? Besar. Ya, dosa besar. Ada pula dosa-dosa apa? kecil. Ya, itu dosa yang dimutlakkan dalam syariat yang tidak ada ancaman padanya. Ya, maksudnya secara khusus tidak ada. Yang namanya albid'ah itu lebih keras, ya. Dibandingkan yang namanya alghabair. Lebih jelek dibandingkan dibandingkan dengan apa? Dosa-dosa besar. Ya. Baik. <tuh> Ini ditinjau dari beberapa sisi. Ya, yang pernah kita sampaikan bahwasanya yang namanya albid'ah itu lebih jelek dibandingkan yang namanya dosa besar ditinjau dari beberapa sisi ya bid'ah itu ucapan yang baru atau bagaimana Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap khutbatul hajjah menggunakan apa peringatan kepada bid'ah memperingatkan manusia dari yang namanya kebid'ahan tadi yang saya baca dalam khutbatul hajjah ya Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa huda huda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Asyarul umuri muhdatsatuha bid'atin bid bid finna Itu Nabi Muhammad sallallahu wasallam mengulang-ulang terus ya kenapa kok diulang-ulang terus kira-kira karena bahayanya yang lebih berbahaya dibandingkan dosa besar ya, jadi Nabi sallallahu wasallam itu sangat sayang kepada umatnya. Sangat sayang kepada kita dibandingkan orang tua kita. Kalau orang tua kita sayang kepada kita hanya urusan apa? Urusan fisik kita. Ya, supaya enggak sakit, dikasih makan yang Bergisi, dijaga supaya tidak makan makanan yang berbahaya. Itu orang tua kita menyayangi kita membelikan apa namanya? keperluan-keperluan kita. Tapi Nabi sallallahu lebih daripada itu. Di Nabi sallallahu menunjukkan perkara-perkara dunia ya, yang itu sifatnya boleh ya. Beliau juga apa? membimbing supaya kita umatnya menjadi umat yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih sayang. Maka diantara sayangnya Nabi memperingatkan umatnya agar supaya mereka jangan sampai jatuh dalam perkara-perkara apa? bid'ahan tadi. Ya. Apa itu bid'ah? Yaitu perkara-perkara yang diada dalam agama, ya. Yang tidak ada contoh dalam Al-Qur'an ataupun apa? hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kita akan bacakan beberapa sisi ya, Bapak Ibu. Terkait dengan apa? Kenapa kok yang namanya bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama itu lebih jelek dibandingkan dosa besar? Lebih berbahaya dibandingkan dosa besar. Yang kita tahu seni dosa besar itu ansamannya keras. Ya. Baik itu ancaman laknat ya atau ancaman ya dengan apa? Dengan azab yang pedih dan seterusnya. Maka di sini ada beberapa perkara Yang pertama anal bid'ata ihdatsun fid-din lam yasyra'hu wa sahibi hayadzunnu annaha min ad-din. Perkara yang pertama ya, bahwasanya kebid'ahan orang yang membuat perkara-perkara baru itu ya. Bagaimana? Itu adalah sebuah perkara dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau yang namanya kebidaan itu adalah sebuah ya, amaliah sebuah perkara dalam agama Islam. Ya. Yang itu apa? Tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda semisal perkaranya seperti ini, Pak. Ya. Perkaranya semisal itu bukan termasuk agama Contohnya bagaimana, Pak? Contoh dalam sehari-hari, ada yang bisa kasih contoh Bapak, Pak? Apa semisal? Hah? Eh? Tak perlu Bukan maksudnya bukan itu, Pak. Kita ini kan kenapa kok di dalam syariat di apa namanya? diterangkan bahkan diperingatkan supaya jangan berbuat yang seperti itu, mengadakan perkara baru. Kalau itu bukan urusan agama enggak masalah. Contoh semisal Di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya motor. Apa ada motor zaman Nabi? Belum ada. Adanya onta sama keledai, ya. Kalau motor zaman Nabi mungkin enggak bisa jalan, Pak, ya. Kenapa? Karena pasir semuanya itu, ya. Contoh, di zaman Nabi tidak ada yang namanya apa? Sepeda motor. Di zaman kita, apa? Sangat banyak. Apakah itu Di dalam agama jangan kalian pakai sepeda motor. Dikarenakan zamannya Nabi tidak ada motor. Diperingatkan enggak, Pak? Hah? Eh? Bagaimana? <tid> tidak diperingatkan. Ya biarkan manusia pakai motor, bukan urusan agama. Urusan apa? Urusan dunia. Contoh semisal. Ya. Semisal e, contoh yang lainnya bagaimana? Enggak usah khawatir, ya jam gitu Pak ya. Ya. Atau semisal ini yang sedang saya pakai mikrofon. Ya. Apakah di zaman Nabi Shallallahu alaihi ada mikrofon? Belum ada. Hah? Belum ada. Ya. Apakah itu dilarang dalam syariat? Tidak, ya. Karena itu bukan urusan agama. Itu urusan perkara dunia. Yang dibahas itu ketika itu urusan dalam agama Islam. Seorang semisal membuat sebuah amaliah sebuah amalan ibadah khusus sementara nabi tidak pernah mencontohkan tidak pernah memerintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan dalam Al-Qur'an. Itu yang apa? dicelak Ya, ketika seorang itu membuat perkara-perkara baru dalam Islam. Lebih jelek lagi wasahi Dan pelaku kebidahan tadi menganggap bid'ah tadi termasuk dalam agama. Contoh, Pak, ya. Seorang yang mengadakan perbuatan, sebuah amalan-amalan, ya, yang tidak ada contoh dari Nabi. Tapi dia mengatakan ini ada, Pak, adalah sebuah ibadah. Adalah sebuah ibadah. Maka ini, ya, seorang tersebut telah menandingi Allah Subhanahu taala dalam apa? Menasyariatkan. Allah yang berhak membuat syariat. Ya, sementara orang tadi membuat membuat sendiri. Berbeda urusannya kalau urusan dunia, Pak. Kalau urusan dunia sih ya silakan mau bikin motor pakai apa namanya? bambu juga silakan, Pak. <tuh>, mau motornya pakai apa? <tuh>, pakai lemah lempung itu juga enggak masalah, motor-motoran, Pak ya. Itu enggak ada urusan dalam agama. Tapi kalau membuat sebuah ibadah, sebuah acara, ya, yang itu dikatakan sebagai ibadah, ya maka tidak boleh itu sama saja dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan pelaku maksiat. Ya, kalau pelaku maksiat bagaimana? Kalau pelaku maksiat wa amma murtakibul kabirah falayyadai annaha min din Berbeda pelaku maksiat, Pak. Panjenengan tahu pelaku maksiat? Pelaku dosa besar itu orang-orang yang suka berbuat dosa besar, ya, Wal entah itu zina, entah itu minum khamr, entah itu mencuri. Apakah mereka meyakini mencurinya tadi, zinanya tadi, minum khamr tadi ibadah? Meyakini tidak, Pak? Oh, ini saya lagi ibadah minum khomer, gitu ya. Saya lagi ibadah mencuri. Apakah seperti itu? Enggak ada satu pun. Bal ya'tarifu Bahkan mereka semuanya mengakui mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah. Mereka tahu saya lagi apa? Berbuat jahat. Ya. Itu bedanya ya. Kalau pelaku kebid'ahan dia itu menyangka sedang beribadah ya dengan membuat acara-acara tadi. Sementara seorang yang berbuat maksiat dia yakin sedang salah ya. Itu bedanya. Ya. Walakin qadat hu Tapi dia kalah dengan hawa nafsunya. Ya, lebih cenderung mementinkan hawa nafsunya. Ya, akhirnya dia jatuh kepada kemaksiatan. Tanya saja kepada orang-orang yang bermaksiat, ya. Kenapa kok suka bermaksiat? Aduh, saya e, tidak bisa menahan hawa nafsu. Seperti itu, ya. Ini sisi yang pertama. Bahwasanya yang namanya perkara kebithahan lebih jelek dibandingkan yang namanya dosa besar. Perkara yang kedua, annasahibal <tuh> bid'ati yara annahu ala haqqin wa anna amalahus sahihun wali dzalika qalla ayatuba Taib. yang kedua dari kenapa kok yang namanya kebidahan lebih jelek dibandingkan dosa besar ya dikarenakan apa karena pelaku kebidaan ya dia menganggap di atas kebenaran ya Jadi pelaku kubid tadi menganggap di atas apa? Kebenaran. Dan menganggap amalannya tadi benar. Ya, sudah ngaku di atas kebenaran amal yang dikerjakan apa? Benar. Jadi ketika ditegur ini tidak boleh. Nabi Sulawesi Asram dahulu tidak mencontohkan ya. Kira-kira mereka kan terima tidak? Oh, marah-marah. Oh, kalian ini tidak menghormati ini dan itu oh kalian tidak suka ini dan itu, dan seterusnya. Ya. Itu pelaku kebid'ahan. Oleh karena itu jarang sekali mereka apa? bertaubat. Apa ada pelaku bid'ah bertaubat? Jarang. Ya. Tapi kalau pelaku maksud bertaubat, banyak atau sedikit? Ya, banyak. Karena mereka tahu ini salah, ini dosa, berbeda dengan pelaku kebid'ahan. Mereka tidak Uh, menyadari itu adalah sebuah kesalahan. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, annal mubtadi'a yaftari 'ala Allahil kadziba fa yasra ma lam rasuluhu sallallahu alaihi wasalam. Ya. Bahwasanya pelaku bid'ahan ya mereka telah apa? berdusta atas nama Allah. Ya. Pelaku kebitahan telah berdusta atas nama Allah. Ya. Apa buktinya? Buktinya mereka ya mengadakan sebuah amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Allah ya ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak apa? menyuruh ya, tidak mencontohkan bi berbeda dengan pelaku kemaksiatan dia yakin bahwasanya perbuatannya tadi adalah haram nah ya itu bedanya jadi semakin jelas baik kemudian yang terakhir ya yang terakhir dari sisi kenapa kok yang namanya perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama itu lebih jelek lebih berbahaya dibandingkan dosa besar sisi yang keempat annal mubtadi'a ya. ya'tadi karena pelaku kebid'ahan itu diikuti manusia ya. kalau kebid'ahan apa diikuti manusia mereka beribadah dengan kebithahan tadi ya. Artinya dia itu beribadah dengan apa? dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan terus-menerus ya, diamalkan oleh manusia. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan yang namanya pelaku maksiat. Apa orang akan ikut semuanya kepada pelaku maksiat? Ini loh saya apa namanya suka mencuri. Apakah orang yang punya akal yang sehat akan ikut padahal orang yang mencuri tidak mungkin karena tahu itu perbuatan jelek ya atau seorang berzina apakah ada orang yang ikut berzina ya dengan melihat seperti itu tidak tahu itu perbuatan jelek perbuatan keji ya berbeda dengan ahlul bid'ah tadi ya maka cukup ya yang namanya kebid'ahan itu lebih berbahaya dibandingkan apa yang namanya dosa besar maka syariat Islam itu syariat yang apa? sangat sempurna ya. Tidak butuh kepada yang namanya penambahan-penambahan dalam agama ini. Baik. Ini beberapa ya, perkara yang menunjukkan bagaimana jeleknya ya, yang namanya kebid'ahan apabila dibandingkan dengan dosa besar. Walaupun kita yakini pada jamaah Kita meyakini bahwasanya dosa besar juga jangan apa? Jangan disepelekan. Artinya jangan ya wis katanya dosa besar itu lebih rendah dibandingkan bid'ah. Ya wis kita berbuat dosa besar saja. Itulah orang yang suka bermaksiat, orang yang fasik, ya. Tidak. Di sini itu dalam bab membandingkan mana yang lebih jelek. Lebih jelek ke seperti itu. Baik. Dan dikatakan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umuri wa bid'atin wa finnar di sini juga terdapat pelajaran bahwasanya seluruh kebid'ahan itu seluruhnya apa sesat artinya seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu wasallam. Tidak Allah perintahkan semuanya itu sesat. Ya. Kulubit atin <'atindolala> wa in nasu <'ahannasu> hasanatan. Ucapannya sahabat Ibnu Mas'ud. Dikatakan bahwasanya setiap bid'ah itu sesat ya. Sekalipun manusia mereka pandangnya baik. Contoh kepitahan, Pak. Contoh seperti ini. Seorang ini contoh yang umum Pak ya. ya yang mudah-mudahan tidak menyinggung masyarakat itu ya. Seorang yang membaca Quran di kamar mandi. Ya. Saya tanya semuanya di sini. Boleh enggak seorang baca Quran di kamar mandi? Alasannya, Pak? Kotor saja gitu ya. ya. Kalau ditanya, ya. Berarti membaca Quran baik apa tidak? Baik. baik, baik. Hmm? baik. Baca Qurannya baik atau tidak? Baik, baik. Membaca Qurannya baik. baik. Tapi yang jadi masalah itu kamu ya mengadakan sebuah amaliah yang itu dilarang oleh Nabi. Nabi tidak tidak pernah memerintahkan kamar mandi itu untuk membaca Quran. Kan nyari yang sepi gitu ya. Saya membaca Quran contoh. Jadi seorang jangan-jangan bilang Loh berarti Dengan melarang orang baca Quran, bukan dilarang baca Qurannya. Yang dilarang apanya? Tempatnya itu di kamar mandi. Ya, yang Rasul sallallahu alaihi melarang seorang salat ya di kamar mandi. Ya. Ataupun di kuburan. Sama juga. Ini contoh yang agak mendekati lagi, ya. Ada sebagian yang mereka apa? Membaca Al-Qur'an di kuburan. Ada sini, Pak. Banyak Pak ya. ya. Ada kadang-kadang. Ada, ada, ada Saya mau tanya, baca Qur'an baik atau tidak? Baik. baik. ya. Tapi ketika itu dilaksanakan di kuburan, boleh apa tidak? Tidak Berarti kalian melarang baca Qur'an? Tidak dilarang baca Qur'an, ya. Yang dilarang itu apanya? Tempatnya. Karena Nabi sallallahu melarang ya seorang untuk apa? Membaca Qur'an di kuburan. Ya, sebagaimana dalam hadis. Hadisnya terkait dengan apa? Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'alū buyūtakum maqābir. Ya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Kalau di rumah itu ya dibaca Qur'annya, salat sunnah di rumah, ya. Ini Bapak-bapak, ya. ketika panjenengan salat sunnah juga disunahkan di mana? Yang lebih abdul di mana? Di rumah. Ya kecuali salat-salat fardu maka di masjid. Berbeda kalau ibu-ibu maka lebih afdal di rumah, ya. Artinya kalau seorang itu baca Quran di kuburan tidak boleh karena perbuatan tadi tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu wasallam. Sudah mulai paham di sini, Pak? Yang kita salahkan itu bukan zatnya tadi, tapi apanya? Ya, tidak ada contohnya tadi. Contoh, Pak. Ini lebih mendekati lagi. Enggak apa-apa, Pak. Boleh apa tidak ini? <tuh> Artinya sebuah amalan yang itu apa? Secara zatnya baik, tapi secara kaifiahnya, tata caranya tidak pernah datang dari Nabi. Contoh semisal orang berdoa, berdoa, Pak. Berdoa baik tidak, Pak? Baik, bahkan dianjurkan. Mendoakan kaum muslimin juga baik. Tapi ketika itu tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi semisal berdoa bareng-bareng semisal Itu kira-kira bagaimana, Pak? Iya. Apakah disalahkan doanya? Berarti kalian menyelakan doa, bukan doanya yang disalahkan Tapi apanya tidak ada contoh dari nabinya. Tidak Nabi Sulaiman tidak pernah mencontohkan. Ya. Berdoa dengan cara apa? Bareng-bareng tadi ya seperti itu. Kecuali mengaminkan ya. Mengaminkan bukan Pak Amin, Pak ya. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Kalau mengaminkan itu berbeda lagi. Semisal ada seorang yang semisal ya, saya berdoa, Allahumma ansur ikhwananal mustada'ina firrahim ya. Panjenengan amin ya, tidak bareng-bareng, tidak mengapa. Itu contoh. Jadi kita tidak mengatakan oh berarti tidak boleh berdoa. Doa itu dianjurkan. Ya, bahkan sebagai apa? senjatanya seorang mukmin, bahkan sebuah ibadah yang besar bukan masalah doanya, tapi contohnya Nabi tidak seperti itu. Ada semisal berdoa kepada apa? kuburan semisal. Ini juga sama. Nabi sallallahu tidak pernah mencontohkan dan seterusnya dari dari yang namanya amaliah-amaliah ngadanya. Yang, yang intinya ya, seorang yang berbuat Kebitahan itu mereka telah apa? telah menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat. Baik. Kemudian disebutkan ya oleh al syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah Fal la yutasahalu fi sya'niha abadan li'annaha khatarun 'ala dini wa khatarun 'alal muslimin wa biha yazulud fa syai'an Beliau memberikan tanbih di sini ya bahwasanya bid'ah itu tidak ada yang mudah jangan dianggap remeh maksudnya Ketika ada seorang berbuat mengadakan sebuah, sebuah amaliah yang itu perkara yang baru jangan dianggap remeh jangan di apa namanya jangan disampaikan biarkan saja bukan masalah itu ya dikarenakan yang namanya perbuatan tadi itu sangat berbahaya bagi agama sangat berbahaya bagi kaum muslimin bahkan sumber perpecahan umat Islam dari perkara ini kebid'ahan adanya kotak kotak dalam Islam ya artinya umat Islam berkota-kotak berkelompok sendiri-sendiri itu karena apa kebid'ahan yang dibuat oleh masing-masing kelompok sebagai contoh orang-orang khawarij apa bid'ahnya mereka Bapak-bapak apa bid'ahnya mereka mereka khuruj anil hukam keluar dari pemerintah kaum muslimin mereka punya yang namanya kebid'ahan amal bid'ahnya mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Coba kalau kita bersatu, kita ikut sunnah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar ketika di dunia apa? Nakisul iman, dihukumi sebagai orang yang apa? imannya rendah. Diyakini sebagai seorang fasik. Ya, itu keyakinan yang benar. Ketika nanti di akhirat tahta masyiatinlah. Ya, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang benar. Tapi mereka orang-orang Khawarij semisal. Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar di dunia kafir. Akhirnya apa? Halal darah, halal harta mereka. Ketika di akhirat, mereka punya keyakinan ya, pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Itu bid'ah dikatakan Khawarij. Bid'ah yang satunya lagi namanya Qadariyah semisal. Mereka itu meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali kalau sudah terjadi menolak takdir. Ya, kalau kita ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah yang telah mentakdirkan semua pak kejadian-kejadian. Jadi kalau panjenengan terkena musibah perkara yang tidak di, eh, disukai, bilanya bagaimana, Pak? Qadarullah wa masya'a al. Takdirnya Allah, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Itu akan mengobati ya. Panjenengan belum lahir, jangankan panjenengan Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sudah Allah catat semuanya. Hari ini, detik ini, jam sekian terjadi musibah. Jadi jangan kita kok seperti ini ya. Enggak boleh. Karena Allah sudah mentakdirkan contoh akhirnya muncul kelompok namanya Khawarij. Ataupun kelompok-kelompok yang lainnya, kelompok Syiah yang mereka ya mengaku bahwasanya uh, sebagai Pembelanya sahabat Ali namun mereka menghancurkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang intinya mereka ingin apa? mengeluarkan umat Islam ya dari agama Islam dan seterusnya. Ini dari yang namanya sumber perpecahan dalam Islam, adanya yang namanya kebitahan-kebitahan ya. Maka sangat berbahaya. Berbahaya bagi agama, berbahaya bagi apa? kaum muslimin. Wa bihayazul dinu syai'an fa syai'an ya, perhatikan di sini para hadirin. Dikarenakan agama itu akan hilang sedikit demi sedikit dengan sebab perkara-perkara baru tadi. Ya, ya. Itu bukan ada contoh dari nabi, bukan termasuk syariat dibuat oleh orang. Lebih diseningi mana ini, Pak? Yang baru. Ya, ya. Akhirnya yang namanya sunnah ya, yang ada contohnya dari nabi dianggap sesuatu yang sesuatu yang asing. Ya itu pasti. Wa tahilu mahallaha Kemudian bid'ah tadi, perbuatan baru tadi yang menempati apa? Menempati syariat tadi. Ya. Akhirnya terus dikikis sedikit demi sedikit semakin apa? hilang agamanya yang lebih terkenal apanya? bid'ahnya ya, lebih terkenal kebid'ahannya. Baik. Wa hadha majruduhu syaitan li bani adam ini yang menjadi keinginan ya syaitan kepada apa bani adam mereka ingin ayuh zahzihum anish syariah supaya mereka bani adam berpindah dari syariat Islam kepada apa kepada kebidahan itu tujuannya apa syaitan merubah ya manusia yang tadinya Beribadah di atas syariat berubah menjadi beribadah di atas apa? bid'ahan. Baik. Maka yang namanya bid'ah lebih apa? dicinta oleh apa? Syaiton dibandingkan yang namanya kemaksiatan, ya. Sekali lagi para jamaah di sini kita bawakan pembahasan ini ya dikarenakan sangat pentingnya ya. Bahkan Nabi sallallahu setiap akan ceramah akan berkhutbah menyampaikan sesuatu dimulai dengan peringatan terhadap apa? kebid'ahan. Jadi jangan nanti tersiar kayak pengajarannya bid'ah bid'ah tok misalnya. Kita itu menyampaikan terkait dengan apa itu yang namanya bid'ah dalam agama, bagaimana bahayanya ya, dan bagaimana apa prinsip Islam terkait dengan bid'ah tadi. Supaya apa? tidak terjatuh. Karena bisa saja terus setiap saat beliau memperingatkan tadi. Karena tadi bahaya-bahaya yang namanya apa? kebidaahan. Bahkan dikatakan Wa la bid'atin dalalah waqul la dalalatin finnar. Ya ujung-ujungnya neraka. Ini pembahasan terkait dengan yang namanya albid'ah. Ah. Mudah-mudahan tidak seperti itu Pak ya. Nanti waktu dikira pelajarannya bid'ah bid'ah itu ya. Ini ee, sengaja saya perpanjang sedikit ya supaya dengan ketika ada ngomong orang bid'ah paham bid'ah itu apa? perkara-perkara yang diadakan dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi dan tidak pula dari Allah Subhanahu taala. Itu namanya kepbid'ahan. Jadi tidak bingung. Ya. Pernah guru saya dulu di Jawa Timur sana, ya. E, membahas terkait dengan pembahasan eh pengertian bid'ah dan seterusnya. Akhirnya e, setelah pengajian itu sama yang ngundang. Ya, tadinya dijemputnya pakai mobil, Pak. Ya. Ketika selesai pengajian habis salat, sudah Pak Ustaz pulang sendiri saja, ya. Pakai onta saja, jangan pakai mobil katanya. Ya. Itu belum paham, ya. Kalau yang namanya mobil namanya motor itu bukan bid'ah. Ya. Itu apa? Ya penemuan baru. Karena tidak ada kaitannya dengan dengan agama. Seperti itu, Pak ya. Jadi yang namanya bidang itu ketika itu urusannya dengan apa? agama. Seorang semisal dia pernah dengar kita semuanya ya di di Kota Malang sana. Kota Malang insya Allah Seorang yang salat dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Pernah dengar, Pak? Ya. Pernah masuk TV malah ya. Bahkan sekarang orangnya di penjara. Bayangkan. Bukan sekedar uh, diperingatkan saya di penjara sama pemerintah kita. Parti pemerintah kita juga tahu apa? Bid'ah. Begitu ya. Karena saking bahayanya. Coba kalau orang-orang itu ikut salatnya pakai bahasa Indonesia semuanya. Wah, hancur. Ya, Pak ya. Akhirnya sama pemerintah Di sidang, penjara. Ya. Seperti itu. Itu contoh. Dalam Islam yang namanya salat menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, sementara ada orang dari Malang sana, ya, yang di itu menciptakan model baru daripada salat akbar saram enggak mudeng yang di belakang kana atau bahasa Arab. Sudahlah ganti bahasa Indonesia Allah Maha Besar gitu ya. Terus diterjemahkan semuanya. Ya, alhamdulillah diterjemahkan. Bahkan pemerintah kita langsung tangkap orangnya, disidang, dipenjara. Gara-gara apa? Berbuat kebid'ahan dalam agama. Dia membuat sebuah inovasi dalam apa? ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi wasallam dan dikiaskan yang lainnya ya. Artinya bagaimana bahaya yang namanya kepit aha. Insyaallah kita cukupkan. Ya, sudah habis waktunya, Pak. Sudah masuk. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa barik wasallim. Subhanakallohumma rabbana wa Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh